Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Ihsan dalam reportase radio Kukudingan. Berfikir cerdas berbekal akhirat. Inilah banyak yang dilupakan umat manusia akhir zaman. Kesibukan duniawi, mengumpulkan harta benda bahkan mengambil pekerjaan tidak pernah berfikir dalam urusan akhirat serta ikatan dengan Allah Subhanahu Wataala. Berikut ini kita belajar banyak dengan pegawai Allah Subhanahu Wataala dengan menjaga kebersihan masjid kerapian masjid hingga mengingatkan waktu-waktu sholat tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Awan dari Masjid al Hidayah Ciamis Barat Purwawinangun Kuningan ya setiap hari saya rutinitas mengurus masjid dari mulai subuh sampai Isya kembali sehari lima waktu untuk membersihkan dan ada juga kegiatan pengajian ibu-ibu dan rutinitas setiap hari Jumat mengadakan sholat Jumat berjamaah begitu setiap hari rutinitas kami di Masjid Al-Hidayah Purwawinangun Kabupaten Kuningan untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Gladiyoko Kuningan demikian atas penjelasan kami dari pengurus masjid Al Hidayah Tiasembarat Provinsi Kuningan demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian reportase radio Kukuningan kejarlah duniamu seakan-akan kau hidup selamanya namun jangan lupakan amal akhiratmu seakan-akan kita mati esok hari kesan pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh